Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi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 Yuslih lakaum aamal lakaum, wyaqfir lakaum zinub lakaum, wman yutayin Allah wa Rasulahu, fadfasa fuzan عظيمة. Ikhwanim, ma'ashir al-Muslimin, rahimani wa rahimakum Kembali kita melanjutkan tema pembahasan kita mengenai kaedah-kaedah pengkafiran. Kita sudah mengambil sekitar lima ka'idah Iya, lima ya Kita ulangi Secara sekilas mengenai lima ka'idah ini Untuk menyegarkan kembali ingatan kita Ka'idah yang pertama adalah bahwa pengkafiran itu merupakan hak Allah dan Rasulnya, sehingga harus ada dalilnya dari Al-Qur'an atau Al-Hadits atau kesepakatan para ulama yang tentunya bersandar kepada Kitabullah ataupun Sunnah. Kaidah yang kedua bahwa kekafiran itu ada dua, ada kekafiran yang kecil, ada kekafiran yang besar. Kekafiran yang kecil tidak mengeluarkan dari Islam Sementara kekafiran yang besar mengeluarkan dari Islam Maka hendaklah orang yang melihat sebuah Ucapan atau perbuatan yang dicap sebagai kekafiran di dalam Nas Baik itu Al-Quran ataupun Al-Hadith Dia memahami dengan sebenar-benarnya apa yang dimaksud dengan kekafiran di sana Jangan sampai dia salah kaprah sehingga memahaminya sebagai kekafiran yang besar padahal sesungguhnya itu adalah kekafiran yang kecil dan sudah kita contohkan. Kaidah yang ketiga bahwasanya orang yang keislamannya telah diyakini karena dia telah mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah tidak boleh kita cap sebagai kafir sampai kita mendapatkan kepastian juga kepastiannya tentu dengan adanya dalil dari Al-Qur'an ataupun Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak boleh pengkafiran itu dengan dengan sesuatu yang meragukan dengan sangka-sangka dengan duga-duga dengan tanpa dalil tanpa hujjah karena kaedah yang berlaku di kalangan para ulama bahwa al-yaqin la yazul bisyakk al-yaqin la yazul bisyakk keyakinan tidak akan tidak akan bisa hilang dengan sebab keraguan keyakinan suatu yang pasti bisa dihilangkan dengan sesuatu yang pasti pula Kemudian koedah yang keempat bahwasanya Pengkafiran itu ada dua Kalau pada koedah yang kedua Kekafirannya ada dua Ada yang besar ada yang kecil Kalau koedah yang keempat ini Pengkafirannya ya Ada dua jenis Ada pengkafiran itu dengan Jenis ucapan Ataupun perbuatan Ini pengkafiran Yang secara mutlak barang siapa yang mengatakan demikian maka dia telah kafir dalilnya ini atau barang siapa yang memperbuat demikian maka berarti dia telah kafir dalilnya ini ini namanya kafir dengan jenis ucapan ataupun perbuatan yang kedua ada pengkafiran dengan ala'in pengkafiran terhadap personil tertentu secara individunya Maka ini harus memenuhi Beberapa syarat Syarat yang pertama adalah Harus tegaknya hujjah Yang kedua Harus terpenuhi syarat-syarat pengkafiran Yang ketiga Tidak adanya penghalang-penghalang pengkafiran Dan sudah kita perinci Apa yang dimaksud dengan tegaknya hujjah dan sudah kita perinci apa syarat-syarat pengkafiran Tegaknya hujjah yang dimaksud adalah Sampai kepadanya hujjah Dalam kondisi dia mengerti apa yang terkandung Apa yang termaktub, tercantum di dalam hujjah itu Sehingga tidak ada syubhad padanya Dia mengerti, tahu apa isinya hujjah itu Kemudian yang kedua Terpenuhi syarat-syarat pengkafiran Syarat-syarat pengkafiran Dia harus mengilmui Hal tersebut Bukan dalam keadaan bodoh. Yang kedua Bahwa Dia melakukannya dalam keadaan Menyengaja Dengan tujuan Untuk melakukannya Atau mengucapkannya Sehingga kalau dia mengucapkan atau melakukannya dalam keadaan tidak menyengaja maka ini tidak masuk di dalam syarat dia harus dikafirkan. Nah. Sedangkan penghalang-penghalang pengkafiran pertama adalah kejahilan. Yang kedua, apabila ada takwil. Ada syubhat di dalam pikirannya. Kemudian yang ketiga adalah Karena tidak menyengaja Karena kesalahan Yang keempat Karena dia terpaksa terancam keselamatannya Baik keselamatan nyawanya atau hartanya Atau Keluarganya Taib Sekarang kita Masuk kepada qa'idah Yang keenam Qa'idah yang keenam Yaitu Tidak ada keterikatan konsekuensi antara hukum peng, kekafiran ucapan atau perbuatan Dengan yang mengucapkannya atau yang memperbuatnya Tidak ada keterka, keterkaitan konsekuensi antara kekafiran sebuah ucapan atau perbuatan dengan yang mengucapkannya atau yang memperbuatnya Maksudnya bagaimana Kalau seseorang mengucapkan kekafiran Atau memperbuat kekafiran Tidak mesti konsekuensinya bahwa yang mengucapkan atau yang memperbuatnya adalah kafir Paham ya Karena tidak mesti harus terikat secara konsekuensi Dari ucapan atau perbuatan itu Bukan berarti setiap yang mengucapkan kekafiran dia kafir langsung dikafirkan, tidak atau seseorang yang memperbuat kekafiran langsung dikafirkan, tidak ucapannya atau perbuatannya boleh kekafiran tapi orangnya, apalagi secara personil tidak boleh langsung dikafirkan, kenapa? karena ada kemungkinan kemungkinan apa? tidak terpenuhi syarat-syarat pengkafiran atau adanya penghalang-penghalang untuk dia dikasirkan. misalnya dia mengucapkan itu dalam keadaan terpaksa atau karena dia tidak menyengaja tidak dimaksudkan oleh hatinya tidak tersadarkan dia bahwa dia telah mengucapkan itu seperti apa yang sudah kita contohkan orang yang mengatakan karena saking gembiranya Allahumma anta abdi wa ana robbuk, ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah robbu, tanpa sengaja ya. karena saking gembiranya ada penghalang untuk dia dikafirkan atau karena dia bodoh tidak tahu tidak mengerti hukumnya ya. belum sampai kepadanya hujjah bahkan dia menyangka barangkali itu adalah amalan yang saleh yang dilakukannya karena dia ingin mendekatkan diri kepada Allah meskipun pada hakikatnya itu adalah kesyirikan kepada Allah jadi ada penghalang-penghalang yang menjauhkan dia untuk bisa dikafirkan. Nah, ini kaidah yang keenam di kalangan ahlul ilm bahwa tidak ada keterikatan secara konsekuensi antara ucapan maupun perbuatan kepada yang mengucapkannya ataupun yang memperbuatnya. Atau dengan kata lain, sering diungkapkan oleh para ulama dengan lazimul kaul, laisabil kaul. Lazimul kaul, laisabil kaul. Ya, konsekuensi suatu ucapan Bukan berarti pendapat dari orang yang mengucapkannya Konsekuensi satu ucapan bukan berarti pendapat orang yang mengucapkannya Ketika dia mengatakan kekafiran Belum tentu itu konsekuensi Dari pendapat orang tersebut Misalnya ketika dia mengucapkan kekafiran Bukan berarti dia langsung dikafirkan Dia berpendapat dengan kekafiran Belum tentu Kenapa? Karena ada kemungkinan Dia mengucapkannya dalam keadaan terpaksa atau karena punya takwil atau karena dia bodoh belum sampai kepadanya hujjah ada penghalang-penghalang untuk dia dikafirkan. Ini kaidah yang berlaku di kalangan ahlul ilm sehingga kita harus berhati-hati untuk mengkafirkan sesama muslim. Kaidah yang ketujuh Uh, sebelumnya kita, ucap, kita bawakan ucapan Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah Berkata Syekhul Islam ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala Walam yukaffir ahmadu jahmiyah. al jahmiyah Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak mengkafirkan personil-personil dari kalangan al-jahmiyah Padahal orang-orang jahmiyah ini pendapat-pendapatnya kufur kepada Allah azza Wajalla. Ya, Di antaranya mengatakan Al-Quran itu makhluk Bukan kalamullah Di antaranya mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal Tidak ada yang mau mereka tetapkan ya, Banyak pendapat-pendapat mereka yang kufur kepada Allah Mengingkari takdir Tapi Al-Imam Ahmad Rahimahullah Tidak mengkafirkan orang-orang Jahmiyah secara personilnya Meskipun pendapat-pendapat mereka adalah kufur, ya. kemudian kata beliau wala kuluman kala in nahujah miyun kafarah dan tidak setiap orang yang mengatakan bahawa dirinya adalah jahmi berpemahaman jahmiyah langsung dikafirkan. ila akhiri kalamihi yang menunjukkan kehati-hatian al Imam Ahmad rahimahullahu Taala. Nama. Dan memang dahulu Al Imam Ahmad di masanya tidak mengkafirkan Khalifah yang berpemahaman dengan pemahaman Jahmiyah dan tidak pula personil personil Jahmiyah yang ada di masa beliau. Bahkan beliau tetap mendengar dan taat kepada penguasa yang berpendapat dengan pendapat Jahmiyah. Beliau tetap meyakini keimanan mereka, keimaman mereka. Berdoa kebaikan untuk mereka, sholat di belakang mereka. Hal ini adalah sikap Al-Imam Ahmad rahimahullah. Tapi beliau mengingkari pendapat-pendapat mereka yang kufur. Ya. Namun beliau tetap bersikap seperti yang telah kita sebutkan. Ya, tidak menganggap mereka kafir, bahkan tetap taat, tetap mendengar, tetap salat di belakang mereka dan selanjutnya. Ini kaidah yang keenam. Kaidah yang ketujuh Bahwa yang namanya kekafiran itu mungkin terjadi pada salah satu dari tiga perkara Terkadang kekafiran itu terjadi dengan ucapan Seperti orang yang mencela Allah Mencela Rasulullah SAW Atau berolok-olok dengan keduanya Maka sebagian kekafiran terjadi dengan ucapan Dengan al-qawl dan sebagian kekafiran terjadi dengan perbuatan Seperti orang yang sujud kepada selain Allah Orang yang tawaf di kuburan Berdoa di kuburan Meminta kepada selain Allah Ini semua adalah kekafiran dengan perbuatan Dan sebagian kekafiran terjadi dengan keyakinan Dengan keyakinan Ketika dia meyakini bahwa ada yang selain Allah yang memberi manfaat atau menolak mazharah Ini sebagai contoh bahwa perkara kekafiran itu mungkin terjadi dalam keyakinan seorang hamba Dan keyakinan seorang hamba bisa berbeda hukumnya Walaupun perbuatannya sama Seperti orang yang memakai jimat Orang yang memakai jimat Untuk membuat kekebalan Atau menolak penyakit Atau yang semacam itu Perbuatannya sama Tapi keyakinan beda bisa beda hukumnya Orang yang memakai jimat Kalau dia meyakini bahwa yang mendatangkan manfaat dan menolak mazharah itu adalah Allah Sementara jimat itu hanya sebagai sebab saja Sebagai perantara yang dengannya Allah menolak bahaya atau mendatangkan manfaat Ini kesyirikan kepada Allah tapi tingkatannya masih syirik yang yang kecil Syirik yang kecil Karena dia masih meyakini yang mendatangkan manfaat atau menolak mazharah adalah Allah Azza wa Ini syirik kecil Asyirkul As Ashar Tapi kalau dia meyakini bahawa Yang mendatangkan manfaat dan menolak Madhara itu adalah jimatnya Ini adalah Syirik yang Yang besar yang mengeluarkannya Dari Islam Maka kekafiran terkadang terjadi Dalam keyakinan tapi tidak semua orang yang melakukan kesyirikan atau kekafiran yang besar langsung dinyatakan apa? Tidak boleh langsung dikatakan kafir. Ya, harus ada tahapan-tahapan yang telah kita sebutkan. Kalau tidak kita akan jatuh ke dalam perbuatan bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan sesama muslimin. Dan ini yang tidak dibenarkan di dalam kaidah Islamiyah karena hal itu adalah perkara besar yang harus melalui tahapan-tahapan sehingga kita ketika mengkafirkan seseorang di atas hujjah, di atas delil, ya, tidak sembarangan karena masalahnya barang siapa yang mengkafirkan saudaranya maka apabila pengkafiran itu tidak ada pada saudaranya pengkafiran itu akan kembali kepada dirinya sendiri nah Kemudian kaidah yang ke-8. Kaidah yang ke-8. Bahwa prinsip dasar prinsip dasar di dalam menghukumi manusia adalah dengan perkara zahirnya dan tidak melihat urusan batinnya. Hatinya hanya Allah yang tahu dan kemudian dia. Ya. Oleh karena itu, kalau kita melihat seseorang melakukan perbuatan yang ada kemungkinannya itu adalah kekafiran. Ada juga kemungkinan lain bahwa itu bukan kekafiran. Tidak boleh langsung kita kafirkan. Karena kita tidak tahu urusan batinnya Dia maksudkan itu kekafiran atau bukan Sehingga kita tidak Mendapatkan kepastiannya Kalau kita belum mendapatkan kepastiannya Jangan kita kafirkan dengan serta-merta Makanya butuh syarat-syarat tadi itu Datangnya hujjah Kemudian terpenuhinya Syarat pengkafiran Dan tidak adanya penghalang ya, Pernah di masa Nabi SAW Ada seorang yang dibunuh oleh Usama bin Zaid suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Usama bin Zaid pada sebuah rombongan pasukan untuk menghadang atau menyerang orang-orang kafir ketika mereka menyerang orang-orang kafir itu dari bangsa Juhaynah kata Usama bin Zaid aku mendapatkan di antara mereka ada seseorang yang ketika diserang Sudah kepepet ya Dalam keadaan dia terdesak Dia mengatakan La ilaha illallah Dia mengucapkan La ilaha illallah Tetapi Usama bin Zaid tidak mempedulikannya dan tetap membunuhnya Lantas Usama bin Zaid menceritakan kisah itu kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam Murka kepada Usama bin Zaid Dan beliau mengatakan Aqala la ilaha illallah Wa qataltahu Apakah engkau Tetap membunuhnya dalam keadaan Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah Kata Usama bin Zaid Ya Rasulullah Innama qalaha khawfan minas silah Wahai Rasulullah Orang ini mengucapkan la ilaha illallah Hanya takut Tebasan pedang Hanya karena takut pedas, apa? tebasan pedang Sehingga dia mengucapkan la ilaha illallah Kata Nabi Aleyhi na. Salatu Wasalam Asyakaqta Qalbahu Apakah engkau sudah membelah dadanya Engkau sudah membelah hatinya Sehingga engkau tahu bahwa dia mengucapkannya karena takut Nah Sebab masalah yang seperti ini Urusan hati Dari mana engkau tahu Bahwa dia mengatakannya karena takut Disebabkan oleh pedang Meskipun kondisinya Sudah seperti itu ya Kondisinya dia terdesak Dalam keadaan mereka sudah diserang Dia akan ditebas Dia mengatakan La ilaha illallah Kondisinya sudah seperti itu Tapi tetap Nabi mengatakan engkau sudah belah dadanya Engkau sudah lihat isi dadanya Bahwa dia mengatakan itu karena rasa takutnya Bukan karena keimanan kepada Allah Diulang-ulang oleh Nabi sampai Usama bin Zaid ini Sangat menyesal akan perbuatannya Sampai-sampai dia punya angan-angan Alangkah indahnya kalau seandainya aku baru masuk Islam pada hari itu Artinya gak pernah kejadian seperti itu Menunjukkan apa? Bahwa masalah batin itu serahkan sama Allah. Kita hukumi zahirnya saja. Kalau masih ada kemungkinan begini, kemungkinan begini. Jangan kita langsung mengambil keputusan. Kita pastikan, oh ini karena dia mengatakannya demikian dan demikian. Oh ini karena dia menginginkan kekafiran dengannya. Dari mana engkau tahu? Dari mana engkau tahu bahwa dia melakukan itu memang karena menginginkan kekafiran? Dari mana engkau tahu? Kalau di sana masih ada kemungkinan-kemungkinan lain bahwa dia mengatakannya bukan karena kekafiran. Ya. Yeah. Kalau ingin memastikan sesuatu yang terkait dengan hati, engkau belah dadanya baru engkau tahu. Tapi kan enggak mungkin. Ya. Yeah. Masa mau dibelah dulu dadanya. Menunjukkan bahwa kita cukup menghukumi seseorang dengan zahir dan hukum zahir itu dengan sesuatu yang pasti bukan sesuatu dengan yang ada kemungkinan dan kemungkinan. Kalau dia adalah seorang muslim, hukum pastinya dia muslim karena dia mengatakan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Itu hukum pastinya. Kalau dia melakukan sesuatu yang kemungkinan itu adalah kekafiran, dia maksudkan dengannya kekafiran atau juga ada kemungkinan lain, jangan engkau mengatakan bahwa dia memaksudkan kekafiran kalau engkau tidak tahu secara pasti. Karena itu urusan batin kecuali kalau apa yang diucapkannya atau dilakukannya adalah perkara yang jelas merupakan kekafiran tidak ada kemungkinan lain ya, maka dihukumi secara zahirnya itu pun dengan ketentuan-ketentuan yang telah kita sebutkan ya, yang telah diajarkan oleh para ulama yaitu adanya hujjah kemudian terpenuhinya syarat pengkafiran dan tidak adanya penghalang-penghalang pengkafiran ini yang kedelapan. Jadi yang kedelapan adalah menghukumi sesuatu sesuai dengan zahir bukan dengan perkara batin. Terkait dengan masalah pengkafiran, maka seorang bisa dihukumi dengan kekafirannya kalau pasti. Perkaranya jelas, kalau masih ada kemungkinan selain kekafiran tidak boleh dikafirkan. Baik. Karena hukum asalnya dia adalah muslim. Yang kesembilan Bahwa perkara yang merupakan kekafiran kalau ada kemungkinan bahwa itu kekafiran dan mungkin juga bukan kekafiran. Tidak boleh dikafirkan sampai jelas urusannya. Sampai jelas bahwa dia memang menginginkan kekafiran. Sebagai contoh, disebutkan dalam riwayat yang sahih, dalam hadis yang panjang. Ya dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang sebuah peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga, ya. pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin al awwam dan Al-Miqdad bin Al-Aswad, ya. Nabi mengutusnya untuk mencegat seorang wanita yang sedang membawa rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibawa kepada kaum musyrikin di kota Mekah. Tiga orang sahabat ini diutus oleh Nabi untuk menghadangnya. Maka mereka pun mengejar wanita ini. Sampai mereka mendapatkan dan menangkap wanita ini tadi. Mereka meminta. Awalnya wanita ini tidak mengaku. Tapi karena Rasulullah SAW tidak mungkin salah. karena beliau menerima. Wahyu ada wahyu beliau. Sehingga tidak mungkin salah. Maka sahabat ini memaksa wanita itu untuk mengeluarkannya. Sampai akhirnya wanita ini ya, mengeluarkan sebuah surat ya dari balik pakaiannya karena dia terpaksa mengeluarkannya kalau tidak para sahabat akan memaksanya untuk menanggalkan pakaiannya mencari apa yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentunya dalam keadaan khusus ya dalam keadaan tertentu karena masalahnya ini rahasia Rasulullah yang akan dibocorkan. Ya, maka wanita ini takut, kemudian dia memberikan surat itu kepada tiga sahabat ini. Ternyata ketika dibuka surat itu, ya, surat itu tertanda dari sahabat yang bernama Hatib bin Abi Baltaah, yang ditulis, ya, yang ditulis untuk kaum musyrikin di kota Mekkah. Mengenai rahasia Rasulullah SAW yang akan segera menyerang kota Mekah Dalam peristiwa Petuh Mekah Maka Nabi SAW mendapatkan hal yang seperti ini Memanggil Hatib bin Abi Balta Perbuatan ini secara zahirnya apa? Perbuatan ini kalau orang yang melakukannya Karena kebencian kepada Allah dan Rasulnya ini adalah kekafiran membocorkan rahasia Rasulullah Alaihi Wasallam kepada orang kafir ini loyalitas kalau dilakukan karena kebencian kepada Allah dan Rasulnya adalah kekafiran, tapi yang melakukannya seorang sahabat mulia, seorang sahabat badr Hatib bin Abi Balta sehingga ada kemungkinan lain meskipun zahirnya sekilas kalau dilakukan dengan kebencian kepada Allah dan Rasulnya ini adalah kekafiran tapi karena yang melakukannya seorang sahabat mulia ada kemungkinan lain. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak serta-merta menganggap ini adalah kekafiran Hatib bin Abi Baltah. Maka Rasulullah bertanya kepadanya. "Mahadha ya Hatib? Apa yang kau perbuat ini wahai Hatib?" Dia berkata, "Ya Rasulullah, engkau jangan tergesa-gesa menghukumiku. Sungguhnya aku adalah seseorang yang Berada di tengah Quraisy dalam keadaan aku lemah, bukan seorang pemuka Quraisy. Dahulu orang-orang yang hijrah bersamamu dari orang-orang Quraisy yang kuat, pemuka-pemuka Quraisy, mereka punya orang, punya kedudukan yang mana mereka bisa melindungi harta-harta mereka dan keluarga-keluarga mereka yang masih mereka tinggalkan di kota Mekah. Maka aku ingin dengan perbuatan ini supaya aku bisa memberikan perlindungan kepada karib kerabatku yang masih di kota Mekkah ya Rasulullah. Aku melakukannya bukan karena kekafiran, bukan pula karena aku murtad dari Islam, bukan karena aku rito kepada kekafiran dan benci kepada Islam. Ya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sodako berarti Hatib bin Abi Balta jujur kepada kalian, percaya kepada ucapan mengambil hukum zahir sudah ini zahirnya dia yang mengatakannya sendiri sudah diterima ya. sebagian sahabat mengatakan seperti Umar ibn al-Khattab ya Rasulullah dani adrib unu, unuqa hadhal munafik wahai Rasulullah biarkan aku aku penggal leher orang munafik ini Umar sudah tidak sabar kepadanya ya. tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam Ya Umar, innahu shahida Badran. Wa ma yadri Allah ayyakuna qad tala'a ala ahli Badr. Faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu Umar, orang ini termasuk sahabat Badar. Apakah kau tahu Allah telah mengatakan kepada para sahabat Badar yang mengikuti perang Badar, perbuatlah apa yang kalian suka sungguhnya aku telah mengampuni kalian. Dia sahabat badar. Maka dipercaya oleh Nabi SAW ucapannya. Diambil secara zahirnya. Dan itu Nabi SAW. Dia menghukumi orang sesuai zahirnya. Karena zahirnya yang dia ucapkan itu hal pasti. Kemungkinan kekafirannya kan masih duga-duga tadi. Sehingga tidak bisa diambil sebagai hukum. Nah, artinya ada kemungkinan-kemungkinan. Demikian pula Nabi SAW terhadap orang-orang munafik di kota Madinah. Bukan Nabi tidak tahu si fulan ini munafik, si fulan ini munafik, si fulan ini munafik. Nabi sangat ngerti mereka orang-orang munafikin. Tapi Rasulullah SAW menghukuminya secara zahir. Setiap mereka tertinggal perang dari Rasulullah SAW, ya ketika Nabi sudah sampai di kota Madinah, mereka bergegas datang kepada Nabi mengungkapkan sekian banyak uzur untuk mendapatkan kemaafan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bukan tidak tahu mereka munafik, mereka munafik, tapi Rasulullah menerima zahirnya dan menyerahkan urusan batinnya kepada Allah Azza Wajalla. Nah, oleh karena itu kaidah yang ke sembilan. Apabila suatu kekufuran mempunyai kemungkinan lain, tidak boleh kita pastikan kekafirannya, ya. Sampai tampak jelas secara zahir menjadi sesuatu yang pasti kita bisa pastikan itu adalah kekafiran. Ya. Makanya para ulama membuat kaidah-kaidah -ka ini tadi supaya jangan dilanggar sembarangan. Tidak boleh kita mengkafirkan orang dengan mudah karena masih ada kemungkinan-kemungkinan. Ada kemungkinan-kemungkinan yang membuat kita salah dalam menghukumi kalau kita tidak melewati batasan-batasan ataupun kaidah-kaidah yang telah dibuat oleh para ulama tersebut. Karena itu bersumber kepada kitabullah dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kaidah yang ke sepuluh. Yang kesepuluh telah disebutkan sebelumnya bahwa pengkafiran kepada personil tertentu harus melewati tahapan-tahapan yang telah disebutkan, yaitu tegaknya hujjah, terpenuhinya syarat-syarat pengkafiran, tidak adanya penghalang-penghalang pengkafiran. Ya, ini kepada Muslim yang biasa, maka kepada penguasa urusannya lebih tegas daripada itu. Artinya. Lebih harus berhati-hati ekstra, ekstra hati-hati. Penekanannya lebih kuat di dalam nas-nas yang ada di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis Ubadah bin As-Samit yang diriwayatkan di dalam Sahih Al Bukhari dan Muslim dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah membayat para sahabatnya, dan di antara yang beliau bayat kepada para sahabatnya untuk mendengar dan taat kepada penguasa yang Muslim, baik dalam keadaan kami sedang senang atau tidak senang, dalam keadaan kami mudah atau dalam keadaan kami sulit, dan, da dan bahkan dalam keadaan dia berbuat kezaliman kepada kami. Kemudian, wa alla nunazi al amra ahlahu. Illa antarau kufran bawahan Indakum minallahi Fihi burhan ya. Dan kata Nabi A.S Beliau meminta Agar kami Tidak mencabut urusannya Dari pemiliknya Tidak mencabut Urusan kekuasaan itu dari pemiliknya Yaitu dari penguasa Sampai kalian melihat Kekafiran yang nyata Al-kufrul bawah Al-kufrul al wadih Al-zahir Al-bayyin Indakum minallahi Fihi burhan Kalian melihat Dia mempunyai kekafiran yang jelas Yang nyata Kalian punya hujja dari Allah Tentang kekafirannya itu Urusannya lebih lagi Kalau terkait dengan penguasa Kalau sama muslim saja Kita tidak boleh sembarangan Maka kepada penguasa Harus lebih ekstra hati-hati Ya Karena Ini Bukan hal sepele Masalah ini sudah terkait dengan darah kehormatan dan harta benda ya, Jangan salah Kalau kita tidak hati-hati terkaitnya dengan masalah darah, kehormatan dan harta benda Yang akan terabaikan sekian banyak kehormatan, sekian besar harta benda dan sekian banyak nyawa Maka kata Nabi sampai kalian melihat kekafiran yang jelas nyata Kalian punya hujah dari Allah Azza wa Jel tentang kekafirannya itu Nah Maka tidak boleh Seseorang hanya dengan sangka-sangka dengan duga-duga Dengan hanya melihat sepintas sekilas Hanya melihat amalannya yang kita tidak tahu apa maksud dan tujuannya Secara pasti Kemudian kita kafirkan Makanya Al-Imam Ahmad rahimahullah. Beliau tegas dalam masalah fitnah khulkil Qur'an. Tegas sekali Al-Imam Ahmad. Ya. Di masa itu, ya di masa fitnah ayam, fitnah khulkil Qur'an. Banyak para ulama yang tidak seteguh Al-Imam Ahmad. Dan Al-Imam Ahmad mencela mereka. Kenapa mereka tidak teguh dalam hal ini? Walaupun mereka punya uzur sesungguhnya. Ya, banyak di kalangan para ulama, karena memang ancamannya bunuh, ancamannya siksa, penjara. Ya, bahwa setiap yang mengatakan Al-Quran itu kalamullah dan bukan makhluk, ancamannya berat. Didukung oleh penguasa, khalifah, tokoh-tokoh muqtazila jahmiyah berkeliaran untuk menyebarkan pemahaman ini di mana-mana. Ya, makanya sebagian ulama, ya, mereka punya uzur, mereka ada yang mengucapkannya karena terpaksa, terancam keselamatannya, ma'dzur karena terpaksa. Ya, sebagian ulama mentakwil. Ketika disuruh mengatakan, katakan bahwa apa pendapatmu tentang Al-Qur'an? Dia katakan untuk menghindar, dia katakan Al-Qur'an, dia sebut Az-Zabur dan Injil dan Taurat dan Al-Qur'an semua ini adalah makhluk bukan kalamullah. Tapi dia tunjuk seperti ini. Ya. Az-Zabur atau yang ya Az-Zabur, Al At-Taurat, Al Al-Injil dan Al-Qur'an semua ini adalah makhluk bukan kalamullah. Selamat dia. Tapi maksudnya apa? Ya ini ini nih. Ini, ini. Ini makhluk atau bukan? Makhluk, jarinya makhluk. Dia hitung <tuh> Az-Zabur, ya, At-Taurat, Al-Injil dan Al-Qur'an, semua ini makhluk. Bukan kalamullah. Ya, mereka mentakwil karena memang kondisinya mengkhawatirkan sekali. Tapi Al-Imam Ahmad lah. Beliau disiksa di penjara, ya, sampai masa tiga kekhalifahan Beliau tetap mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Datang tokoh Muqtazila mendebatnya. Didebat oleh Al-Imam Ahmad sampai dia terdiam di hadapan khalifah. Enggak bisa menjawab. Ini Al-Imam Ahmad rahimahullah. Tapi beliau tetap tidak mengkafirkan penguasa. Tidak mengkafirkan orang-orang Jahmiyah itu. Sampai... Disebutkan dalam sebagian penjelasan Syekhul Islam bin Taimiyah ya, Kalau aku mengucapkan itu Mengucapkan pendapat kalian itu Aku kufur ya, Tapi karena kalian mengucapkannya Dan mereka mengucapkan itu karena tidak tahu Al-Imam Ahmad Tidak mengkafirkannya Sebab mereka mengatakannya dengan Keadaan apa? Al-Jahl ya, Karena bodoh, tidak mengerti tapi kalau Al-Imam Al Ahmad sendiri yang mengatakan Ya bisa kufur Nah Demikian Maka Al-Imam Ahmad tetap menjaga ya. Sampai datang penduduk Baghdad ya. Seperti yang Ini kisah ma'ruf ya. Para fukuhak Baghdad datang kepada Al-Imam Ahmad Mengajaknya untuk Memberontak kepada penguasa Pada waktu itu Kalah dia mengucapkan kalimat kufur dan Nabi sudah menyatakan sampai kalian melihat kekafiran yang nyata kalian punya hujah dari Allah tentang kekafirannya. Al Imam Ahmad menyatakan isbiru sabar, jangan kalian cabut tangan kalian dari ketaatan, Bertakwalah kepada Allah pada darah kalian dan darah kaum muslimin, jangan kalian tumpahkan darah mereka, bersabarlah sampai akhirnya Al Imam Ahmad diberi kemenangan oleh Allah dengan datangnya khalifah yang membela Al-Imam Ahmad dan disebarkannya mazhab Ahlus Sunnah bahawa Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk sehingga kata Ali binul Al madini Allah menjaga agama ini dengan Al-Imam Ahmad dan Abu Bakar. Al-Imam Ahmad dan Abu Bakar. nah kawan fiddin rahimani wa rahimakumullah kaedah yang keberapa sekarang yang ke kesebelas Yang kesepuluh belas, bahwasanya pengkafiran tidak boleh dilakukan dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang hanya bersifat dosa-dosa besar. Ya. Pengkafiran itu hanya disebabkan oleh perkara-perkara yang mengkafirkan dan mengeluarkan dari Islam. Ya. Ini adalah kaidah, tidak boleh mengkafirkan karena sebab dosa-dosa besar. Karena ini adalah madzhab al Khawarij. Bukan bersumber kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di kalangan Al khawarij di antara mereka ada yang mengkafirkan bahkan dengan dosa-dosa kecil. Mengkafirkan orang karena sebab dosa-dosa yang yang kecil. Ya. Nah, jadi yang kesebelas tidak boleh mengkafirkan dengan kemaksiatan dan dosa-dosa yang besar, tetapi dengan hal-hal yang memang mengkafirkan dan mengeluarkan dari Islam. Yang kedua belas kaidah yang terakhir adalah bahwasanya diantara kekafiran itu ada yang bentuknya istihlal istihlal tahu yaitu meyakini halalnya sesuatu yang haram ini adalah kekafiran kepada Allah dan juga Rasulnya Nabi Muhammad SAW misalnya ada orang yang mengatakan apa mengatakan bahwa minum khamr itu halal seperti kemarin sudah kita bawa bawakan riwayat siapa? Siapa sahabatnya? Ah, masih ada yang ingat? Kudamah bin Ma'un. Dia menganggap bahawa khamar itu halal bagi orang yang beramal dengan amalan saleh. Maka Umar bin Khattab memanggilnya, memintanya untuk bertaubat. Tidak langsung dikafirkan kata Syekhul Islam bin Daimiyah rahimahullah. Tapi Umar Ibn Khattab menyampaikan kepadanya hujjah. Kalau dia tetap berkeyakinan seperti itu maka dia kafir. Ya. Kalau tidak dia hanya dihukum cambuk sebagai takzir, Hukum ta'zir. Ya. Karena telah melakukan kesalahan. Nah ini menunjukkan bahwa masalah al-istihlal, masalah menganggap halal, keyakinan hati. Ya, meskipun itu jatuh pada masalah yang merupakan kekafiran tetapi harus ditegakkan padanya hujjah ditegakkan padanya hujjah disampaikan kepadanya hujjah tidak boleh langsung dikafirkan meskipun masalahnya adalah masalah yang jelas ya, menganggap halal sesuatu yang haram seperti khamr masalah jelas bukan masalah tidak jelas Ya setiap Muslim yang baru masuk Islam saja tahu, bahkan orang selain Islam saja tahu, kalau Omar itu dalam Islam diharamkan. Tapi bagi Omar Ibnul Khattab memanggil Kudamah bin Mazuun untuk menanyainya dan menegakkan hujjah kepadanya, sampai diketahui bahwa ternyata Kudamah bin Mazuun salah dalam memahami ayat, dia punya takwil yang keliru. Maka bertaubatlah Kudamah bin Mazuun, tetapi dia dicambuk karena dia telah melakukan kesalahan jadi yang kedua belas bahwa al-istihlal adalah perkara keyakinan hati yang membawa kepada kekafiran yang membawa kepada kekafiran dan istihlal, istihlal itu sendiri ada dua istihlal itu ada dua istihlal yang pertama adalah istihlal yang disebut dengan istihlalul kalbi ya, menganggap halal karena keyakinan hati, ini kekafiran seperti yang sudah kita jelaskan dan ini yang ma'ruf ya, kalau dinyatakan istihlal ini yang ma'ruf, ada yang kedua dibagi oleh para ulama dengan istihlal amali menganggap halal secara amal perbuatannya jadi secara amal perbuatan seolah-olah dia menghalalkan itu kadang kita melihat orang bergampang-gampangan melakukan sesuatu yang haram ini penghalalan secara apa? Amalan dan ini tidak mengeluarkan dari Islam Karena amalan yang haram adalah dosa besar bukan kekafiran kepada Allah Azza wa Jal Kalau ditanya mana yang lebih parah? Orang yang meyakini halalnya sesuatu yang haram atau orang yang memperbuat sesuatu yang haram? Mana yang lebih parah? Pertanyaannya, Mana yang lebih parah? Orang yang meyakini halalnya sesuatu yang haram? Paham ya? Atau orang yang memperbuat sesuatu yang haram? Yang meyakini? Kenapa? Iya yeah. Iya yeah. Yang meyakini lebih parah Karena ini kekafiran kepada Allah dan rasulnya orang yang meyakini halalnya apa yang diharumkan oleh Allah berarti dia menentang membangkang membandel kepada syariat Allah azza wajalla sedangkan orang yang memperbuatnya belum tentu dia memperbuatnya dalam keadaan dia merasa bahwa dirinya bermaksiat kepada Allah azza wajalla nah maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah ini ada 12 kaidah tentang tentang masalah at-takfir semoga dengan pelajaran ini kita bisa mengambil Hikmah dan faedah yang besar Sehingga kita berhati-hati Dalam masalah pengkafiran Sebab ini adalah masalah Yang sensitif Baik dari sisi agama Ataupun dari sisi dunia Dari sisi agama Ini perkara berbahaya Apabila kita tidak tepat mengkafirkan seseorang Kekafiran itu jatuh kepada kita Dari sisi dunia Ini terkait dengan darah kaum muslimin Harta kaum muslimin dan kehormatan kaum muslimin. Jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan. Ini urusannya besar. Tayyib ya Ila hunau wa barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.